Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrhli sadri wa amri wa halul 'uqdatam min Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya bersyukur secara pribadi merasa senang sekali bisa kembali uh, Duduk di antara Syababul Islam Pemuda-pemuda Islam Dan mudah-mudahan semuanya adalah Syababul Al-Jannah Pemuda Surga Dan Insya Allah nanti di dalam surga Atau di Padang Mahsyar Akan digolongkan di dalam Barisan atau di bawah bendera Ali bin Abi Thalib Yahya alaihi salam Aisyah alaihi salam Dan para anak-anak muda lainnya Yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita Ngebahas Tema tentang Break Atau istirahat Tema ini saya ambil Terinspirasi dari Sebuah hadis Nabi SAW Ketika Ketika Nabi bersama para sahabat menggali parit Khandak. Ini terjadi dalam perang Khandak atau perang Ahzab. Kalau teman-teman baca sirah. Jadi waktu itu kaum muslimin dapat berita dari mata-mata bahwa orang-orang kafir Quraisy sedang mengumpulkan koalisi dari berbagai macam kabilah untuk menyerang kota Madinah dan menurut bocoran dari mata-mata jumlah mereka itu puluhan ribu dan dengan jumlah yang sekian banyak itu kecil sekali kaum muslimin bisa memenangkan peperangan secara logika manusia dalam suasana yang begitu tegang dan mereka hanya punya waktu kurang lebih satu minggu untuk bersiap-siap menghadapi musuh yang sudah mulai berangkat Karena baru ketahuan itu ketika musuh sudah mulai berangkat Dari luar itu ada orang Quraisy dengan koalisinya yang sangat besar Dari dalam itu ada orang munafik Dan dari sebelah atau tetangga itu ada orang-orang Yahudi Yang semuanya bersatu untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah Dan orang Quraisy waktu itu sedang on fire Sedang dalam keadaan pede Kenapa baru aja beberapa waktu yang lalu mereka merasa menang dalam perang Uhud Jadi lagi pede banget nih Beda dengan perang Uhud mereka lagi down Karena habis kekalahan di perang Badar Sedangkan perang Ahzab mereka merasa lagi semangat Lagi pede, lagi yakin banget Akan bisa mengalahkan kaum muslimin Ditambah lagi sekarang jumlahnya berlipat kali lebih banyak daripada di perang Uhud Kondisi ini Berbeda sekali dengan kondisi kaum muslimin di Madinah Yang mereka juga belum lupa dengan peristiwa perang Uhud Kita gak bilang kalah Kalau versi orang kafir mereka menang Tapi versi kaum muslimin kita tidak kalah Makanya dalam bahasa ulama perang Uhud itu tidak disebut kekalahan Uhud Tetapi disebut musibah perang Uhud Disebut sebagai musibah dalam perang Uhud Tidak disebut kekalahan dalam perang Uhud Karena kalau kita baca cerita panjangnya, sebetulnya kaum muslimin menang. Cuma menangnya agak kebobolan. Dua, satu gitu. Kalau perang Badar menang telak. Kalau ini sempat kebobolan dulu, terus menang lagi. Artinya kaum muslimin ketika mau terjadi perang ahzab itu dalam keadaan belum lupa. Mungkin tidak trauma karena seorang mu'min tidak sampai trauma. cuman belum lupa dengan apa yang pernah mereka alami di dalam perang Uhud. Apalagi ketika nanya Siapa yang memimpin pasukan itu? Khalid bin Walid Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam dan untuk kedua kalinya Dia akan menyerang kaum muslimin setelah kemarin Keberhasilan dia di dalam Perang Uhud Sehingga kaum muslimin dalam keadaan uh, Sedang Masih duka cita dengan musibah Perang Uhud Ditambah lagi belum lupa dengan Cerita perang Uhud, apa yang terjadi di perang Uhud, bagaimana mereka luka-luka, belum bahkan lukanya juga belum sembuh total gitu. Apalagi yang luka-luka parah seperti Ummu Imaroh atau Ummu Umaroh, dan beliau belum belum sembuh total dari lukanya. Termasuk juga beberapa orang sahabat yang kehilangan ayah atau saudaranya, belum hilang rasa sedihnya, tapi sekarang dapat berita akan diserang dengan jumlah yang lebih besar. Ini kalau dalam bahasa Said Kutub dalam kitab Fi quran disebut dengan perang mental sebetulnya. Bukan perang fisik. Yang lebih besar dalam perang Ahzab itu bukan perang fisik, justru yang paling besar itu perang mental. Dan Allah merekam di dalam surat Al-Ahzab dengan kalimat wa taẓunnū binillāhi ẓunūn dan kalian berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang tidak benar. Prasangka kepada Allah maksudnya Gimana kalau kita kalah Gimana kalau kita terbunuh Gimana kalau kota Madinah dikuasai mereka Gimana nanti kalau kita meninggalkan anak dan istri kita Dalam keadaan yatim dan janda Dan seterusnya Zunun Berfikir dengan fikiran-fikiran yang negatif Saking Mulai terganggu perasaan dan mental para sahabat Gara-gara Berita akan diserang oleh jumlah yang sangat besar Waktunya cuma satu minggu Akhirnya Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat yang dikenal dengan istilah ahli syurah Orang yang diajak bermusyawarah Rasulullah bertanya kepada mereka ini gimana nih menurut pendapat kalian Sampai kita tahu adegan seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi eh, Salman Al-Farisi kemudian angkat tangan mengatakan ya Rasul kami kalau di Persia Berperang kalau misalnya dikepung Maka kami akan menggali parit sebagai benteng Lalu sahabat yang lain diam Tidak ada yang mengusulkan ide yang lebih baik dari itu Kemudian Nabi mengatakan Kalau gitu kita akan lakukan apa yang Dikatakan oleh Salman Mulailah para sahabat Mengatur bagaimana cara menggali parit Karena gak mungkin menggali parit Sekeliling kota Madinah dalam waktu Satu minggu Kan kota Madinah gede Setidaknya Empat kali Masjid Nabawi yang sekarang. Dan itu untuk menggali parit, mengelilingi kota Madinah dalam waktu satu minggu, mustahil. Ditambah lagi, tanah di Madinah itu bukan seperti tanah di Bandung. Tanah di kita itu tanah, kalau di sana mah batu dan e, apa batu-batu kerikil sama bongkahan, batu gunung. Sehingga kalau mereka menggali parit, berarti mereka melubangi batu-batu sebetulnya. Dan jumlah kaum muslimin sedikit. Dan banyak dari mereka yang masih terluka gara-gara perang Uhud Akhirnya mereka buatlah beberapa titik yang akan digali parit Sisanya tidak digali Karena ada yang ketutup oleh bukit Ada juga yang mungkin akan dijaga oleh pasang badan oleh para sahabat Mulailah proyek penggalian parit kondak Dan kita tahu peristiwa menggali parit kondak itu peristiwa yang membuat orang-orang munafik ee, ketahuan jadi kelihatan gitu Mana mu'min, mana munafik Justru pas menggali parit kondak Kenapa? Orang munafik mau gak mau capek Ngomongnya tuh keren banget Kalau lagi ngomong itu Kalau lagi takbir tuh kayaknya paling semangat untuk berjihad Begitu dihadapkan dengan realitas Mereka mundur Kalau kita baca di surat Al-Azhab itu bahasa mereka Wah kita gak mungkin menang Kata mereka, udah mundur Menggembosi atau Menyiutkan Semangat para sahabat yang mu'min Wah kalian rugi aja, gali-gali parit kandang, gak akan berhasil. Gak akan dapat sesuai dengan target kalian, apalagi cuma punya waktu seminggu. Dan seterusnya dan seterusnya, makin down mental parah sahabat. Udahlah menggalinya, ada yang pakai jarinya sendiri, ada yang pakai skrup. Ada yang uh, ngangkat batu-batu yang udah dipecahkan itu, bukan pakai karung, bukan pakai alat-alat berat. Tapi ngangkatnya itu pakai baju jubah mereka. Jadi jubahnya diangkat ke atas, taruh batu-batu terus bawa ke dalam Gali lagi terus kayak gitu. Dalam keadaan mentalnya sebetulnya masih belum yakin. Bisa enggak ya kita menggali parit khandak. Belum lagi ancaman musuh yang sebentar lagi mau datang. Belum lagi diciotkan semangatnya oleh orang-orang munafik. Nabi SAW waktu itu melihat para sahabat. Kayaknya kurang percaya diri nih. Dan mereka masih berpikir loh logis. Gali sih menggali parit khandak. Sampai dalam menggali parit khandak itu. Ada sahabat yang terjatuh. Ketimpa dengan batu dan bawaan dia sendiri saking lemahnya, belum lagi mereka berpuasa, kondisi yang sangat sulit. sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa orang sahabat juga uh, berpuasa dan tidak tahu harus berbuka puasa pakai apa karena saking sulitnya, cuma minum air sama makan paling-paling satu butir kurma dibagi berdua. ini kondisi yang sangat sulit. setiap hari harus menggali parikhandak dari mulai subuh sampai isya, terus setiap hari kejar target karena seminggu lagi harus berperang di hari-hari terakhir ketika mereka udah di puncak lelahnya udah di puncak hampir putus asa udah dalam keadaan sangat lemah di hari terakhir itu ada satu tepatnya dua peristiwa yang Allah tunjukkan kepada para sahabat untuk menyemangati mereka semuanya tapi sebelum peristiwa ini terjadi ada satu um, apa ya satu adegan kecil Yang orang gak terlalu memperhatikan Tetapi adegan inilah yang menjadikan Banyak peristiwa-peristiwa besar itu terjadi Dalam perang ahzab Kuncinya ada di adegan kecil ini Apa adegan kecil ini? Suatu hari siang bolong ketika Para sahabat dalam keadaan lelah sekali Bekerja, tiba-tiba Nabi Mengatakan kepada Bilal Ya Bilal, areh Nabi sholat Wahai Bilal Istirahatkanlah kami Dengan sholat Maksud Nabi istirahat di dalam hadis ini bukan cuma istirahat fisik. Tetapi juga istirahat mental. Istirahat perasaan. Istirahat fikiran. Istirahatkanlah kami ya Bilal dengan sholah. Yang kita menyebutnya dengan break. Yuk kita nge-break dulu yuk gitu. Mungkin kalau bagi kita istirahat kita dari suatu urusan yang berat itu nge-breaknya ngapain? Ngopi ya. Kita bisa minum kopi, minum teh atau minum minuman yang bersoda walaupun itu nggak baik buat kesehatan karena menurut kita mah itu apalagi dia misalnya dingin gitu bisa mendinginkan otak yang tadi benar-benar dalam keadaan uh, rush dalam keadaan di apa uh, banyak uh, masalah akhirnya kita break break dulu kita ngapain kalau kita ngebreak break kita mah ngopi bala-bala ngobrol Apalagi kalau yang diobrolin itu tentang hal-hal yang sifatnya seru, fun gitu. Sehingga waktu break itu waktu yang paling ditunggu ya. Saya juga pernah kemarin ngisi di salah satu perusahaan, di perusahaan Eger, di daerah apa, eh, Kopo yang kesana gitu ya. Kopo yang selatannya. Nah di perusahaan Eger itu saya dapat satu bocoran dari teman-teman di dalam katanya setiap beberapa jam sekali mereka break. Dan breaknya itu dengan cara kayak uh, sejenis senam. Mereka menggerak-gerakkan tubuh mereka biar lebih fresh lagi. Karena tadi kan duduk aja ya mikirin. Jadi kayak tadi ngahuleng gitu. Ngahuleng desain agar yang terbaru gimana. Bikin uh, branding dan segala macam. Akhirnya karena mereka udah lelah. Breaknya adalah dengan menggerakkan tubuh... ...biar lebih segar lagi... ...terus teriak-teriak... ...mengutapkan kalimat-kalimat yang memotivasi sugesti... ...sebutlah misalnya juara... ...atau bisa atau apapun... ...dan itu diadopsi dari beberapa... ...yang dilakukan oleh perusahaan Jepang... ...di negara mereka atau di Eropa... ...dan juga para motivator-motivator internasional... ...dan juga nasional... ...akhirnya mereka mengadakan break... ...per hari itu... ...sekitar lima kali... ...dari pagi sampai sore... Breaknya itu sekitar lima kali. Untuk bisa terus semangat dan e, kualitas kerjanya itu bagus. Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat punya break yang luar biasa. Mungkin bahasanya sederhana, istirahatkan kami dengan sholat. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak sih kita istirahat dengan sholat? Kalimatnya sederhana kan, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tapi jujurnya. Apakah kita ngerasain sholat itu sebagai istirahat Sehingga semangat kita untuk sholat lima waktu itu Seperti semangat orang break ketika dia kerja dalam keadaan susah Ketika dia kerja dengan stres Ketika dia kerja dengan e, apa tekanan Apakah dia akan merasakan sholat itu Nyamannya semangatnya untuk sholat Seperti semangatnya untuk break Kalau ibarat anak SD mah Atau anak sekolah Begitu suara bel semuanya bahagia ya saya belum pernah mendengar ada cerita anak ketika bel, aduh bel, ay. kenapa emang bel, saya nggak suka istirahat, sukanya belajar, <laughs> jarang kan ya, teman-teman pernah nggak kayak gitu, pas bel terus bete gitu, pernah? Ah, kalau saya mah jujur mah nggak pernah, justru saya kalau bel tuh bahagia banget, apalagi bel pulang, kan ada kode tuh, bel istirahat, bel istirahat sama bel, bel pulang, kalau bel pulang, wah itu mah guru lupa udah. Biasanya kalau pulang itu salam dulu sama guru, cium tangan dan segala macam. Udah ada hilang satu-satu gurunya. Eee. kenapa bahagia? Padahal pulang ke rumah gitu-gitu aja, enggak ada yang sesuatu yang yang apa? luar biasa. Rutinitas lagi, rutinitas lagi. Paling nanti disuruh ngaji atau disuruh beresin ternak-ternak ayam atau bebek di belakang rumah atau apa. Tapi tetap aja itu dianggap sesuatu yang lebih free daripada di dalam kelas. Sehingga begitu terdengar suara bel, bahagia semuanya. Apakah kita punya kebahagiaan yang sama Begitu mendengar Hayya Alas Ini pelajaran yang kita pengen bahas Malam ini Gimana caranya kita mendengar azan Dan datang ke masjid Setiap waktu itu semangatnya Kayak orang break ketika dia bekerja Apalagi kalau kita tahu Pas break itu ada yang mau traktirin kita makan Kan lebih enak tuh Eh nanti pas break uh, kita makan di luar ya Saya yang traktirin saya hari ini ulang tahun Kan itu seru tuh Pasti kita Nyogokin orang yang tekan bel kamu tekan bel, Jangan lama-lama tehing Udah aja jam 9 bel deh gitu Padahal harusnya belnya jam jam 10 Kenapa pengen cepat break Atau gurunya kadang-kadang telat datang ke sekolah Tapi muridnya udah bubar Kenapa guru sakit Ada isu gitu ya Kan di sekolah kita mah suka ada isu Sampai kadang-kadang isunya itu dibuat-buat Saya di sekolah mah Bahkan kita kadang-kadang melakukan istigosa Mendoakan supaya guru sakit apalagi kalau besok pelajaran kimia fisika wah itu malamnya kita tahajud ya Allah mudah-mudahan dia sakit pas besok paginya berita uh, misalnya Pak siapa Pak Rudi tuh Pak Rudi enggak bisa datang hari ini kenapa sakit ya enggak lagi ada rapat misalnya atau lagi ada apa gitu wah itu merdeka itu udah atau yang buat kita merdeka juga pelajaran olahraga tapi paling ilfil ya, pelajaran olahraga Yang kita ekspektasinya bakalan di lapangan Tiba-tiba katanya, hari ini teori Wah, itu mah ilfil banget ya <laughs> Tapi kalau benar-benar lapangan, ah itu seru tuh Mau main apapun, terserah yang penting keluar kelas Saking semangatnya untuk Break free gitu Apakah kita punya Soul, feel yang sama dengan itu Ketika kita mau melaksanakan sholat Kalau gak punya, kita harus banyak belajar Karena berarti bagi kita salat itu belum ala bizikrillah tatmainnul qulub bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang atau Allah berfirman khuliqal uh, insan haluan idza massahu syar jazua wa idza massahul khair manua illal musallin manusia itu jazua manua kalau dalam ilmu psikiater disebut dengan bipolar disorder apa itu bipolar disorder? Punya dua kepribadian. Kalau lagi senang-senang banget sampai lupa diri. Kalau lagi sedih, wah itu marahnya sampai kayak setan gitu. Kan ada sahabat yang sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Itu kata Umar. Ketika ada yang mengatakan ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau si fulan yang menjadi khalifah berikutnya? Kata Umar, "Jangan, dia mah sehari jadi malaikat, sehari jadi setan. Kalau dia jadi setan, kasihan rakyat saya." Kalau dia jadi malaikat, maka mereka mendapatkan kebaikan. Cuman saya gak mau nyebut siapa nama sahabat itu. Ini hanya versi U, Umar. Artinya, ee, gimana caranya? Biar kita bisa ngedapetin semangat sholat seperti kita semangat nge-break. Sama kayak tadi, orang halua, jazu'a, orangnya gak stabil emosinya. Apa kata Allah? Illa musallin, yaitu kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu harusnya emosinya stabil. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat yang sangat populer, Inna sholatatanha anil fasha iwal munkar. Kenapa? Karena sholat itu benar-benar menyegarkan dan menstabilkan diri seseorang, baik zahir ataupun batin, baik biologis bahkan uh, psikologisnya. Gimana caranya? Makanya Nabi mengatakan, Ya Bilal, arih Nabi sholat. Kata-kata Nabi ini sengaja beliau kencangkan. Beliau keraskan supaya sahabat-sahabat Pada dengar. Begitu Nabi mengatakan, "Ya Bilal, harihna bis-shalah." Sahabat sadar, "Oh ya ya, kita mah lupa kepada Allah selama ini, terlalu menghitung-hitung dengan logika kita sendiri, terlalu ngebaper lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di pihak kita dan tidak di pihak musuh gitu. Kalau Allah di pihak kita, mau musuhnya seisi bumi, enggak mana enggak penting. Bukankah Nabi mengatakan, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anakku jaga Allah, Allah jaga kamu Kalau seluruh bumi ini Memusuhi kamu mereka tidak bisa mencelakai kamu Kecuali dengan seizin Allah Jadi ketika Nabi bilang Nabi sholah ya Bilal Baru sahabat mulai ngeh. Oh iya ya Allah kan di pihak kita yuk kita libatin Allah yuk Selama ini kita udah pakai strategi ini Taktik ini, taktik itu, musyawarah Tapi kita belum mengelibatin Allah Itu masalahnya Makanya kita sedih, makanya kita khawatir, makanya kita labil, makanya kita lemah Karena kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita Baru melibatkan makhluk Ya Salman, gimana ini? Kata Salman gali, gali parit Ya uh, Usman, gimana menggali parit? Akhirnya Usman dan Salman Bikin semacam arsitek gitu Gimana cara menggali parit yang efektif Kemudian ya Umar gimana prajurit Ya Ali gimana para petarung dan seterusnya Kita libatkan semua manusia Tapi kita belum melibatkan Nas, Tuhannya manusia Akhirnya ketika Nabi mengatakan Ya Bilal arih Nabi Sala Sahabat sadar Oh ini masalah kita nih Kita belum melibatkan Allah dalam urusan kita Akhirnya Bilal pun ngerti Langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Hayya 'alal salah, hayya 'alal salah. Pas di kalimat hayya 'alal falah, semuanya serentak berdiri, semuanya bangkit, semuanya berwuduk karena kalimat hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Kalian mau menang dalam perang ini ketika kalian dikeroyok oleh semua kabilah? Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Gimana caranya datang dan bersujudlah kepada pemilik alam semesta dia di pihak kita ya Allah hifaul tangan Allah di atas tangan para sahabat akhirnya wudhu semuanya sholat serentak bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu selesai sholat mereka semuanya berdoa kepada Allah setelah selesai itu mereka menjadi tenang dan ketenangan saat ini penting. Dan tenang di sini artinya bukan malas, tenang di sini menjadi mantap gitu, nggak ragu lagi dan mereka yakin pasti akan mendapatkan pertolongan Allah setelah melibatkan Allah. Baru aja selesai sholat terjadi mujizat. Ini busheroh berita gembira janji Allah kepada orang yang break pakai sholat. Apa berita gembiranya? Ada seorang sahabat memecahkan batu nggak bisa. Dia pecahin gak bisa, dia panggil temennya rame-rame mencahin batu itu gak bisa. Akhirnya manggil Rasulullah, ya Rasulullah ini ada batu besar sekali dan tidak bisa dipecahkan. Gimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah mengatakan pinggir biasa yang pecahkan dengan seizin Allah. Ambil alat untuk memecahkan batu, Nabi bertakbir, Bismillah ya Allah Akbar. Ketika Nabi menghentakkan alat itu ke batu, keluar kilatan cahaya dan Nabi mengatakan telah apa? terbebas rum. Lalu dipecahkan lagi, keluar lagi kilatan cahaya, terbebas Persia. Dipecahkan lagi, kita mendapatkan Yaman. Setelah selesai itu Nabi mengatakan, Wahai kaum muslimin berbahagialah bahwa Allah menjanjikan untuk kalian tiga kemenangan besar. Bukan cuma ini, ini mah sepele. Tapi tiga kemenangan besar. Pertama kalian akan mengalahkan Romawi. Kedua akan mengalahkan Persia. Dan ketiga kalian akan mendapatkan Yaman. Dan aku melihat gerbang Yaman. Artinya apa? Kalau itu kalian dapatkan Maka ini pasti kalian dapatkan Karena ini hanya hal kecil Dan tangga menuju kepada kemenangan yang lebih besar Jadi Nabi gak mengatakan Wahai kaum muslimin kalian akan menang dalam perang ini Enggak, tapi kalian akan menang yang lebih besar dari ini Jadi ini pasti menang Itu berita gembira Setelah mereka break dengan sholat Pertanyaan lagi Apakah kita dapat berita gembira itu setelah sholat? Kalau belum, sholat lagi Berarti sholat kita belum belum sempurna Kalau belum dapat berita gembira Belum menjadikan hati kita mantap Berarti kita sholatnya belum sempurna Sholat lagi aja. Ini berita pertama Kejadian mujizat kedua Setelah sholat Malamnya seorang sahabat Nabi Kalau enggak salah namanya Jabir Tapi nanti dicek lagi saya sudah lupa Udah lama sekali cerita ini Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya Dia bilang ke istrinya Wahai istriku ada apa di rumah kita Memangnya kenapa wahai Jabir? Saya pengen ngundang Rasulullah untuk makan di rumah kita malam ini buka puasa. Karena kasihan Rasulullah udah selama ini buka puasanya tuh gak jelas makan apa. Paling cuma makan korma itu juga paling banyak satu butir. Sedangkan sahurnya cuma minum air putih. Saya pengen masak daging sama bikin roti dan menjamu Rasulullah... ...dengan 10 orang sahabat berbuka di rumah kita. Apakah kita punya sesuatu? Kata istri Jabir, oh ada seekor ee, domba kecil yang cukup hanya untuk 10 orang. Kecil banget kayak baru lahir gitu. Yang lain enggak punya. Sama gandum yang kalau dibuat roti paling-paling cuma bisa untuk 3 uh, lembar roti. Akhirnya kata Jabir, "Ya udah enggak apa-apa. Saya akan potong uh, apa? Domba, saya akan masakan daging, kamu yang bikin roti ya?" kata Jabir kepada istrinya. "Oh ya, dibuatin." Sore hari, Jabir datang ke tempat menggali parit Khandak nyari Rasulullah. Terus Jabir bilang gini, "Ya Rasulullah, saya dan keluarga mengundang Rasul Bersama 10 orang sahabat Makan di rumah saya malam ini Siapa yang diundang? Rasul bersama 10 orang Sahabat makan di rumah saya malam ini Rasulullah mengatakan Benar wahai Jabir? Benar ya Rasul Langsung Rasulullah saking kegirangan Rasulullah berdiri Terus Rasulullah bilang wahai kaum muslimin Itu ada ratusan sahabat loh Wahai kaum muslimin Jabir Mundang kita makan malam di rumahnya. Wah, langsung Jabir stres. Rasulullah kegira, kegirangan. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimin yang Rasulullah eh, ajak apa eh, makan malam bersama itu pada lapar. Karena berminggu-minggu mereka dalam keadaan susah. Ketika tahu berita itu langsung semuanya bertakbir pede lagi tuh Allahu akbar Allahu akbar. Wah, senang. Jabir yang sendiri enggak bertakbir. Pulang dia ke rumahnya langsung pulang terus dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun kata dia kata istrinya kenapa kamu bertarajjuj ya Jabir tarajjuj itu mengucapkan innalillahi kayak ada musibah gitu kenapa kamu tarajjuj ya Jabir ada musibah apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun lahaula wala quwata illa billah kata Jabir wahai istriku yang akan datang itu bukan cuma rasul bersama 10 orang sahabat tapi satu rombongan yang mereka itu semuanya lapar-lapar ada ratusan orang siapa yang mengundang mereka kata istrinya bukan saya yang ngundang rasul, saya memang ngundang 10 orang doang, rasul aja yang ngundang mereka apa kata istrinya, wahai jabir, kalau rasul yang mengundang, biarkan mereka datang, Allah dan rasul lebih tahu gak usah khawatir, paling-paling kalau kurang ntar kita telepon warung padang gak usah kuah, gak usah khawatir, nanti Allah dan rasul lebih tahu lah buat kita, sami'na wa ta'ana aja, oh gitu tapi yang datang banyak nih, gak apa-apa, sami'na wa ta'ana, udah begitu datang rumah Jabir kecil lagi datang rame-rame wah udah siap nih masak apa bir gitu ya <laughs> akhirnya Jabir ngelirik istrinya nih gimana nih yang datang rame kata Jabir ya Rasulullah rumah saya kecil kata Rasulullah ya nggak apa-apa kita duduk di luar aja wah Rasulullah semuanya disuruh duduk di di luar sampai penuh kayak halaman kayak masjid ini jadi ramai nih bayangin kita belum makan berhari-hari terus tiba-tiba ada yang bilang yuk makan malam di rumah saya kan senang banget tuh ya itu benar-benar break tuh mah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Jabir, Jabir bawa makanan itu ke sini. Jabir bawa dengan tidak percaya, aduh ini gimana? Untung aja dia nggak bilang ke istrinya, eh sisain dikit dong buat kita ntar nggak ada kebagian gitu ya. Untung Jabir nggak ngomong kayak gitu. Kalau dia ngomong kayak gitu pasti nggak ada mujizat, karena dia yakin sama Rasulullah walaupun secara manusiawi agak berpikir dia datang bawa kayak talam gitu di dalamnya ada kambing ditutup, terus sama roti beberapa lembar. Kata Rasulullah, ya Jabir. Bagikan makanan ini kepada seluruh kaum muslimin Tapi dengan syarat mereka tidak boleh membuka tutupnya Hanya mengambil dari bawah kain dan tidak boleh membuka Wah bukan dia makan berdua dengan Rasulullah dulu yang lain nungguin gak? Ini suruh bagi dulu dan mereka belakangan Akhirnya Jabir dalam wajah yang agak-agak kurang nyaman gitu ya Wajah gak percaya dia bagi ada yang ambil Ngambil dagingnya gede lagi Wah dapat yang gede nih Pahanya apa Jamil, Aduh Wah ini mah bagian yang kesukaan saya Bayangin kita pas idul adha Baru pertama kali kurban Itu kan beda ya Dengan yang udah biasa kurban Kalau pertama kali kurban Semangatnya itu bukan semangat berkurban Semangat saya pengen dapat paha depan Itu pertama banget kurban Karena ngerasa ini kambing saya Ini mah sapi saya Saya pengen ngambil bagian yang saya suka Terserah saya dong Begitu dicincang-cincang kecil-kecil sama petugas gitu Kita ngelihat yang tadi bagian dagingnya kemana yang ini Bagian kakinya dibawa kemana Akhirnya kita oh, repot kan ya Pengen ngambil bagian yang kita suka Begitu juga Jabir Dia bagi ke sahabat Ada yang ngambil oh, Dapat roti satu, dapat roti dua, dapat roti tiga Jabir makin lama makin bingung nih, Kenapa gak habis-habis nih Yang ngambil udah mulai puluhan Akhirnya ratusan Setelah semuanya ngambil dan makan Mereka pulang Tempatnya itu masih menggunduk gitu, masih kayak penuh. Kemudian ketika semuanya udah pulang tinggallah Rasulullah, Jabir dan istrinya. Rasulullah mengatakan sekarang tinggal kita. Wahai Jabir, bukalah. Pas dibuka oleh Jabir, Jabir dan istrinya langsung bertakbir. Karena ngelihat tidak ada satu potong daging pun yang berkurang. Ini berita gembira untuk mereka setelah sholat. Akhirnya Jabir makan bersama Rasulullah. Rasulullah mah makannya kan gak banyak. Jabir makan udah gitu udah kenyang kata Rasulullah Jabir ambil lagi Enggak ya Rasulullah udah kenyang ambil lagi diambil lagi sama ya. dia udah kenyang ya ya Jabir ambil lagi makan lagi kata Jabir ya Rasulullah udah terlalu kenyang ambil lagi makan makan makan kata Rasul wah oh. akhirnya Jabir minta ampun ya Rasulullah ampun ampun saya udah kenyang sekali ya Jabir sesungguhnya kalau kamu merasa kekurangan makanan maka jadikanlah makanan itu untuk dimakan bersama-sama jadi satukan gitu jangan makan sendiri-sendiri kalau kita kekurangan makanan ini Peristiwa kedua yang menjadi berita gembira, penyemangat buat sahabat bahawa mereka akan menang dalam perang Azab. Jadi itu membantah semua fitnahnya orang munafik, orang Yahudi, sehingga kaum Muslimin jadi pede gitu gara-gara peristiwa itu. Selalu kayak itu. Kalau kita baca sejarah perang bersama Rasul, ketika sahabat down, Allah kasih banyak sekali kejadian-kejadian yang membangkitkan semangat mereka. Dan termasuk salah satu kejadiannya itu Kayak ketika perang badar Turun hujan pada waktu subuh Saat para sahabat banyak yang harus mandi janabah Dan harus berwudu untuk salat subuh Gak ada air, Allah turunkan hujan Hujannya khusus untuk mereka aja Hujan lokal banget gitu ya Jadi hujannya itu cuma daerah situ doang Yang daerah musuh gak ada hujan Ini mujizat dan ini adalah penyemangat Berita gembira bagi hamba-hamba Allah Yang mau melibatkan Allah Jadi kalau kita melibatkan Allah Allah tidak akan mengecewakan kita. Masih ingat kisah siapa yang pernah pekan yang sebelumnya? Kisah siapa? Kisah Siti Hajar ya. Ketika Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim di tengah eh, padang pasir, terus Siti Hajar bertanya apa? Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab, "Tidak, karena pertanyaannya salah." Tapi begitu pertanyaannya dirubah, "Ya Ibrahim, Allahu amara ka Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" kata Siti Hajar, baru Ibrahim mengangguk dan mengatakan, "Ya, ini perintah Allah." Ketika Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, apa kata-kata Siti Hajar? "Idzan la yudai'ana Allah." Kalau gitu Allah enggak akan mengecewakan kami. Perangkatlah wahai suamiku. Jadi kalau udah melibatkan Allah urusan mah jadi mudah. Kita sering memudahkan urusan kita kalau ngelibatin duit. Padahal duit itu tidak selalu bisa memudahkan urusan kita. Apakah kita bisa membeli kesembuhan ketika kita sakit? Banyak orang kaya yang tidak mampu membeli kesembuhan walaupun dia punya dunia dan seisinya. Bahkan mereka tidak mampu membeli kesembuhan dari penyakit yang sedikit saja. Tapi ada orang yang miskin yang hanya dengan minum air putih kemudian dia di ruqyah membaca Al-Fatihah, Allah beri kesembuhan. Artinya kita belajar yakin sama Allah untuk melibatkan Allah di dalam sholat, jadi sholat itu cara kita melibatkan Allah dalam urusan kita kalau kayak gitu insya Allah kita akan ngerasain sholat itu sesuatu yang break banget solusi banget, refresh sholat itu benar-benar istirahat sholat itu benar-benar menenangkan, kenapa? karena saya akan melibatkan pencipta alam semesta dalam urusan saya لا لي مفتوح فيه أبوح في ضلٌ.